Wow, luar biasa di jalan selamat Riyadi Rembang malam hari ini selalu b e r d a n g d u t selalu bergoyang y atas a undangan kehormatan daripada keluarga besar PO Kurniatran atas nama Bapak Haji Kurdi bersama Ibu Hajah Yuli Sekti Lestari mengucapkan ribuan rasa terima kasih yang tak terhingga, gak usah banyak bicara co, artis yang satu ini yang anda tunggu-tunggu juga yang anda nanti-nanti biar sampean kagak penasaran, ratu oplosanya Indonesia co, sing duwe k u y a n g setrum sa k jawa timur tentu ada PO Kurniatran, ada Ramayana juga ada Merpati shooting, w i we サッカー 気高いよバラバラ。<laughs> <laughs> I'm s o d a y さやかせとワオソサン 何 アトロ